おうしよう、バーチャルジューザーブドナーシャータンシャブドナーシャブドナーシャブドナーシャブドナーシャブドナーシャブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブドナブブ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 Pemerintah memang sedang membodoh-bodohin rakyat lagi. Jadi, terserah rakyatnya kalau g a k mau u d i a n g g a bodoh ya terima aja tuh duit, oke? Pak Rizal, selamat siang. Selamat siang. Iya komentarnya Pak? Iya, saya rasa pemerintah dengan hal seperti ini tidak mendidik ya. Karena yang saya rasa kalau kita memberikan istilahnya ikan kepada seseorang atau bentuknya membantu secara、e, uang, maka akan dampaknya tidak mendidik sehingga Uh, akan sampai kapan ini akan berlanjut s e b a i n y pemerintah memberi, membuat program-program yang membutuhkan suatu lapangan kerja baru Yang akan melatih、uh, t e n a g a t e n a g a terdidik untuk ditempatkan ke lapangan-lapangan kerja yang saya pakai itu saya rasa Dan itu lebih baik dipakai seperti itu Daripada kita memberikan sesuatu menyuapsi terus dengan kondisi、uh, yang seperti ini lebih baik バイクトマカキバリーダーババロキタサバシアンサバシアンサバシアンサバシアンサバシアンサバシア バトいす。 Yang ketiga itu dia bilang bahwa Dia ingin anjurkan supaya Gimana pemerintah m e n c i r t a i t e m p a n kerja Tetapi yang paling penting adalah Kalau b b m n i naik i u apa-apa Semua kebutuhan pokok sudah naik Ini yang harus dikenalkan pemerintah Bukan memberikan bantuan yang semacam begitu Untuk rakyatnya、uh, gitu bu. Itu aja Bu, terima kasih Baik, terima kasih Pak t o n i Mitra Bisnis, saatnya Bisnismen Opinion kami hadirkan kembali dan seperti biasa kami ajakan untuk bergabung disini berbagi opini dan komentar. Silahkan hubungi lain telepon kami 633-9160. Mitra Bisnis, bagi kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin. Sebesar 1 5 0 0 0 0 per i a h p keluarga per bulan selama 9 bulan. Nah, apa komentar Anda mengenai hal ini? Silakan, 6 3 3 9 1 6 0 Sekali lagi, 6 3 3 9 1 6 0 Mitra bisnis, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin sebesar 1 5 0 0 0 0 per keluarga per bulan selama 9 bulan. パーマットであると言うと、私たちは、私たちは、私たちの人生を見て、私たちは、私たちの人生を見て、私たちは、私たちの人生を見て、私たちは、私たちの人生を見て、私たちは、私たちの人生を見て、私たちの人生を見て、私たちの人生を見て、私たちの人生を見て、私たちの人生を見て、私たちの人生を見て、私たちの人生を見て、私たちの人生を見て、私たちの人生を見て、私たちの人生を見て、私たちの人生を見て、私たちの人生を見て、私たちの人生を見て、私たちの人生を見て、 マーニン e のようなものを見つけたのーニングのよう見つけングのような何のを見つけたのは、ーニングのようなものをつけたのングのようなものたのは、マーニングのようなものをングのようなものを見つけたのは、ングのようなものを見つけたのは、マーニングのようなものを見つけたのは、マーニングのよう l ものを見つけングのようなものを見つけたのは、マーニングのようなものーニングのようなものを見つけたのは、ニングのようなものを見つけたのは、マーニングのーニングニングのン ご飯にすわらなきゃすかいいつも。ご飯にすらなきゃしゅうすかいすわらなき g Lalu pajak itu dari rakyat, lalu diberikan lagi kepada rakyat hanya sembilan bulan gitu kan? Ya, kita mulai berpikir aja itu. Terima kasih, hanya itu aja. Terima kasih kembali, 6339160. Mitra bisnis sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin. Sebesar 150 ribu rupiah per keluarga. Per bulan selama sembilan bulan. Komentar Anda tentang kebijakan ini? パーリースラガン Gitu saja, Mak. Terima kasih kembali Pak Richard s i l a k a n Saya sangat cuci s k a l i Dengan adanya BLT ini ya. Jadi、um, Ya mudah-mudahan dengan d i n y a BLT ini semakin kenaikan Harga BBM di layak positif lah Dan lebih tepat sasaran aja, Terima kasih Terima kasih kembali Pak Sakin、nah, Ya パサディケン では、私たちは皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さ Mitra Bisnis, Business, Bisnismen Opinion, kami hadirkan dan kami mengajak Anda untuk berbagi opini, berbagi komentar di line tofo 6339 160 untuk Anda yang ingin memberikan opini dan komentar seputar tema yang kami hadirkan kali ini. Mitra Bisnis, pemerintah menetapkan 19 posisi dalam perusahaan yang dilarang dijabat oleh warga negara asing untuk memberikan kesempatan kepada pekerja lokal. 19 cobatan tersebut ada di Departemen Personalia, mulai dari level bawah, seperti Job Analyst sampai ke level Direktur Personalia. Apa ini boleh dikatakan bahwa pemerintah terlalu mencampuri urusan intern dari semua perusahaan? Komentar Anda, 633-960. 633-91-60, silakan. Mitra bisnis, pemerintah menetapkan 19 posisi dalam perusahaan yang dilarang dijabat oleh warga negara asing untuk memberikan kesempatan kepada pekerja lokal. Kesembilan belas jabatan tersebut ada di Departemen Personalia, mulai dari level bawah seperti Job Analyze sampai ke level Direktur Personalia. もしよかったら、もよかったら、もしよかったら、もしよかったら、もしよかったら、もしよかったら、もしよかった Sudah ada dari dulu, seperti itu. Kemudian juga di Amerika a p a s e g a l a macam, memang posisi-posisi tertentu tidak diberikan kepada warga negara asing. Sudah, itu saja. Terima kasih. Yang lainnya, 633-960, masih kami berikan kesempatan untuk Anda, memberikan opini dan komentar seputar pemerintah yang menetapkan 19 posisi dalam perusahaan yang d i l a r a n g dijabat oleh ...warga negara asing untuk memberikan kesempatan kepada pekerja lokal. k e s e m b a t a n jabatan tersebut ada di Departemen Personalia... ...mulai dari level bawah seperti Job Analyze... ...sampai ke level Direktur Personalia. Nah menurut Anda apa ini boleh dikatakan? Bahwa pemerintah terlalu mencampuri urusan i n t e r a n dari sebuah perusahaan 6 3 3 9 1 6 0 An, ah itu, er、tuh kayak パンプレンタイト、マンダリナト、カヤパワー、ケシアナ、ミドル、パサリナ、マウ、グルパリサシ、グルパリサシ、ドランティ、スモアラン、プレカセ、ディパナポン、タンジャリ、オランダ、インカラマン、プレカセ、トマトリアト、ディパパサジャリ、イトマサト、セントウェア。 パパニャあドバラシ。<音楽> Oke,、okay, sayang sekali, waktunya terbatas hingga di sini. Terima kasih yang sudah memberikan opini-nya di lain telepon kami 633-9160. Kita lanjutkan kembali, business today. Dan saya m a r i Agustin sampai jam dua siang nanti.